Semangat lagi buat yang di studio. S&P Nyemarsa. Oh. <laughs> Inilah Dewi Sagita Strumso. Yang bisa nyanyi boleh orang-orang nyanyi. yang di belakang. Ayo Mbak Inul ikut nyanyi dong. ambirico suaranya Jal <laughs>